Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pemirsa Bengkel Hati MNC TV yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda orang beriman itu salah satu di antaranya adalah mengangkat Buriat uh, atau kotoran-kotoran yang ada di tengah jalan Nah berarti orang yang beriman itu adalah orang yang peduli terhadap lingkungan Orang yang senantiasa mau tahu Atau dia senantiasa ingin berbagi terhadap siapapun yang memang memerlukan Di kesempatan kali ini Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali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 Khotimah sama Sakina sama kan Ujungnya ah-ah juga Baik kemudian dari uh, Masjid Stalim Sultan Kahormata, Bandung Gak ada ya Ini Masjid Stalim, satu Masjid Stalim semua bu Gak Ada yang dari luar Bandung, saya mau tahu coba Yang ibu-ibu ada yang berasal dari mana Dari mana bunda Dari Dari Palu Palu itu dimana? Oh, Sulawesi Tengah. Baik, subhanallah. Dari jauh mudah-mudahan membawa manfaat dan kehadirannya di acara ini. Bapak-bapak, yang dari Bandung yang mana, Pak? Oh, cuma satu orang. Kayaknya laki-lakinya satu, perempuannya enam ribu ini semuanya. Baik, Alhamdulillah di kesempatan kali ini tema kita yaitu tentang susah dan bahagia. Ternyata... Ketika Allah memberikan susah, pasti ada hikmahnya. Pun sama. Ketika Allah memberikan bahagia, juga ada hikmahnya. Nah, Ustaz, tentang susah dan bahagia. Iya. Kadang orang merasa bahwa susah itu adalah musibah. Bukan oh. anugerah. Bahagia, baru anugerah. Bagaimana menyikapi kedua hal ini, Ustaz? Terutama dalam masalah susah ini. Terutama dalam masalah Susah. susah. Karena hampir semua orang itu merasanya susah. Iya. Ya. Yang senang itu yang lagi pergi ke Singapura lagi senang. Kan mau dijemput. Mudah-mudahan mau lah. Ya. Kita doain mudah-mudahan mau. Semuanya. Mau yang laki-laki maupun yang wanita. Kan ada itu. iya betul. Yang jalan-jalan gitu ya. Susah. Susah adalah suatu keadaan. Takdir.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 kita merasa susah, orang lain bahasa tidak melihatnya. Iya. Atau kita tidak merasa susah, orang lain melihat susahkan begitu ya. Iya. Ustaz. Jadi yang namanya susah dan bahagia itu sangat relatif, Ustaz ya. Sangat relatif. Yang penting, kalau bisa, kita juga tidak susah dalam memberikan dakwah gitu ya. Nah, itu. Senang-senang aja gitu ya. Benar, tidak dipersulit, Ustaz. Tidak dipersulit, ya. Nah. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan. Uh, baik. Dan Ustaz, uh, susah dan bahagia ini kan... Masing-masing punya penilaian yang berbeda Iya Kadang ada istilah seperti ini Ustadz Rumput tetangga itu lebih hijau dari rumput di rumah kita uh -uh. Kayaknya tetangga itu seneng Itu bahagia Kita gak tahu kalau ternyata dia juga lagi mikirin utang sama Gitu sih Sama-sama mikirin utang Jadi bahagia itu kan kata Raja Ustadz Adanya di dalam hati Ustadz Iya nah, benar. Kalau kita mau bahagia itu hati itu harus diapain sih Ustadz Sebenarnya gitu.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 saya disuruh oleh Allah taala selalu begitu tersenyum. Jadi nah itu bahagia rasanya kayaknya kayak enggak hmm. enggak melakukan salah. Mamanya pada waktu kita salat alhamdulillah bisa menjalankan tuh senang. Iya. Yeah. Tapi kalau mamanya kita biasa salat enggak salah gimana cuma kayak dikejar-kejar kan begitu. Betul. Nah, itu susah sekali rasanya. Nah, yeah. Menurut saya atau memang sebenarnya yang paling gampang adalah rasa rasa bahagia ini kalau yeah. kita dalam sehari-hari bisa menjalankan syariat Islam. Ya. bahagia dengan suami suami yang berbuat zalim kita tidak tidak apa namanya? tidak emosi, tidak ya. marah. Nah, ini salah satu ya. Nanti bisa kita teruskan deh nanti Baik. Ya. Ini eh, meraih kebahagiaan itu kadang juga harus dilalui dengan kesusahan terlebih dahulu. Nah, eh, bagaimana dengan susah dan bahagia? Apa sebenarnya hakikat dari kedua hal tersebut? Eh, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kumandang azan subuh sayup-sayup sudah terdengar di sekitar kita. Jangan Anda ke mana tetap di Bengkel Hati karena Ustaz Danu dan Daiza Kimirza akan kembali setelah kita nanti salat subuh berjamaah. Jangan. <tik> pemirsa Bengkel Hati di Anda berada, alhamdulillah kami bersama dengan jemaah di Masjid Anida baru saja selesai melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan kami berharap pemirsa di rumah juga sudah melakukan salat subuh berjamaah sehingga Pengajian kita dapat kita lakukan dengan lebih khusuk tentunya. Baik sahaja tentang susah dan bahagia. Ini uh, salah satu contoh adalah rumah tangga Rasulullah SAW. Iya, kata Rasulkan baiti jannati, rumahku surgaku. Tapi betapa begitu banyak uh, buku-buku kisah-kisah tentang Rasulullah. Yang memberikan informasi kepada kita bahwa rumah Rasul biasa saja Ustadz. Kemudian makannya Rasul pun tidak berlebihan. Berarti kan ukuran bahagia itu bukan dari rumah dan dari apa yang kita makan Ustadz ya. Iya, Kadang ada, e, terutama buat yang cewek-cewek matri ini <laughs> Biasanya kalau sudah e, mau cari suami, carinya yang kemana-mana, naik mobilnya harus mengkilat. <laughs> gitu Terus uangnya harus berlipat <laughs> gitu Ustadz. Nah. Bagaimana sendiri Ustaz menghadirkan kebahagiaan Di dalam rumah tangga Memang Kalau memang wujudnya Untuk pasangan yang memang Allah akan Memberikan pasangan itu sesuai dengan Seperti yang di, dia eh, Apa namanya Sifat dia, keinginan dia Seperti itu momennya. Tapi kalau kita sebagai seorang muslim Kita mengingat pasangan kan momennya, Saya mau cari wanita yang soleh momennya. Kan begitu iya. ya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 yang mewah sekali mamanya Tapi ya biasa aja Nah kebahagiaan inilah mamanya yang kita cerminkan Dari apa? Dari kalau kita mengerjakan sesuatu Kalau bisa tidak melanggar uh, uh, syariat Islam Itu bahagia yeah. Jadi mamanya Kita nih kerja baik Kemudian dari kerja baik Istiarnya baik Itu kan ada di jalan Allah yeah. Kemudian Allah memberikan rezeki kepada kita Alhamdulillah rezeki itu halal, ta'yib Kemudian rezeki itu ditambah lagi. Sehingga kita bisa uh, merasakan yang namanya mobil Eropa. Umamanya, ya gak apa-apa kalau memang itu untuk siar. Gak ada masalah sebenarnya. Nah disitulah sebenarnya bagaimana kita itu menjalankan ini di jalan Allah. Tidak umamanya um, kita diberi um, mobil Eropa umamanya. Tapi jalannya ke...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 Uh, apa namanya dakwah untuk menjadikan uh, masyarakat Indonesia itu tertib hatinya tenang ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya, ya Amin amin alhamdulillah baik uh, seperti biasa kami persilahkan untuk bertanya langsung kepada Ustadz Danu ya kami mohon untuk berdiri tolong sebut namanya Bunda ya asalnya dari mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo warahmatullahi wabarakatuh nama saya Dewi Asal dari Surabaya. Suaranya ditinggikan lagi bisa, Pak? Nama saya Dewi, asal dari Surabaya. Ya. Keluhan yang saya alami, Pak Ustadz, uh, tiga tahun belakangan ini, uh, SGPT, sgot saya tinggi um, penurunan fungsi hati. Uh, juga, di dalam tiga kali saya kuretase, ditemukan adanya mola. Uh, kalau kasarnya itu tumor jinak. Tumor ah, jinak di mana? Di Rahim. Di Rahim? Iya. Oh. Itu aja Pak Ustaz, mohon solusinya. Assalamualaikum oh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tumor jinak? Baratu, iya. Hmm. Uh -uh. Oh berarti gak terlalu bandel tumornya? <suk> Enggak, <sect> kalau tumor ganas itu harimau jinak itu ya kucing bayi. Oh, <gark> Tapi <itu. gark enthusiasi> <gark> kan gede juga kan sih ya? Oh iya. Bayi-bayi kalau gede kan ya... Itu, tetap saya namanya tumor gitu saja namanya tumor ya begitulah nakutin juga ya terus saya, saya tadi disuruh apa ya tadi sama Mbak Dewi ya Mohon tanya lalu. solusinya saya gitu mbak ya mbak. solusi oh. saya mau tanya nih sebelah Mbak Dewi siapa ini ibu ibu oh, sebelah ibu. ya ibu ini kakak saya yang ngasih support terus terus so. support yang mulai dari apa Nggak. apa sembako oh su sembako so. <laughs> ya, sudah dia. menikah belum Nggak. Mana suaminya? Kebetulan nggak bisa ikut. Oh, nggak ikut ya? Nggak ikut atau nggak mau diajak? Iya, kamu malah kan tinggal nggak ikut beneran atau memang nggak mau diajak kan sama aja? Yang mana? Kalau <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> susah ini sebenarnya malah nggak sulit juga suaminya kayaknya ya, betul ya? akan gitu oh, oh. bilang. Mau ibunya oh. iya aja ikut ibunya. <laughs> ya, sudah. Mbak Dewi, begini persoalannya antara SGPT SDOT yang tinggi sama tumor jinak di rahim. Ini ada beberapa hal. Eh, uh, duluan SGPT SDOT atau duluan tumor yang di rahimnya? Molanya dulu, Pak Ustaz. Ehm, apa tumornya dulu? ya tumornya dulu tumor dulu oke okay. mm -hmm. kalau memang duluan tumornya atau memang sama-sama nggak -sama diperiksa waktu itu jadi taunya dua-duanya gitu e, kalau molanya itu karena saya sudah tiga kali kuretase kuret. Oh. kuret nah dari hasil kuret itu mm -hmm. e, patologi anatominya ada itu molanya ada itu ada tumornya nah. gitu ya oke okay. mm. begini deh mbak Dewi yang paling gampang daripada saya nerangin tumor pakai bahasa bahasa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 dia diajak tapi enggak mau gitu. Sudah dia ngajak. Diajak oh, kan ya. enggak mau ya. Kenapa enggak mau? Bisa cerita enggak dikit? Enggak apa-apa sih, enggak apa-apa. Saya enggak suka sama Ustaz Janu gitu, enggak apa-apa. <laughs> Saya ini suka sama setiap orang karena setiap orang itu kan ciptaan Allah ya. Betul. Sama dengan bintang ciptaan Allah sama gitu ya. Jadi harus disukain. Capek kali Ustaz. Hah? Capek ya? Capek. Jadi visitin oh. dalam perjalanan Jadi ya. <laughs>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 Kalau suami baik kan kayaknya enggak, karena kalau suami baik pasti ngomong kan gitu ya. Jadi pasti ada sesuatu di mana nggak cocoknya itu ada. Mbak Dewi untuk yang molanya Mbak Dewi harus berubah. Saya tidak tahu persis karena suami tidak ada. Mbak Dewi harus berubah karena suami yang enggak kena tumor. Coba kalau di rahimnya suami ada tumornya kan gitu ya. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> eh, laki-laki enggak punya rahim ya? <tuh>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 Insyaallah mau. Insyaallah mau ya. Oke, itu satu. Kedua sekarang uh, SKP TOSK OT tinggi itu hanya cuma Mbak Dewi ada kekakuan kekakuan dalam hati dalam hal berprinsip. Jadi Mbak Dewi di luar masjid ini di Solo no, di, di mana? di Surabaya no. Itu biasanya kalau dalam hal-hal prinsip Mbak Dewi juga orangnya nggak termasuk kaku walaupun diam. Betul apa enggak?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 Makanya di sini baru SGPPTS GOT-nya tinggi. Nah ini jangan sampai coba lah yang luwe, yang nyantai. Kalau dengan, eh, kalau boleh saya tanya, yang sering kaku Mbak Dewi sama keluarga, ayah, ibu, kakak, atau sama suami, atau sama teman orang-orang deket nih? Kalau bapak kebetulan udah nggak ada tiga yang orang yang kaku. ya. Terus yang paling kaku di rumah, karena SGPPTS GOT ini tergantung kondisi juga. Sama siapa kakunya? Kalau yang agak susah dinasehatin Mbak Dewi sama siapa? Abis, tanya? Sama suami. <tuh>, Kayaknya semua. Eh, semuanya suami. Semua ya. Ini suami borongan kayak namanya. <tuh, tuh, tuh. Makanya <tuh. Mbak Dewi udah punya putra belum? Udah. Berapa? Dua orang putri. Dua orang putri Alhamdulillah. ya? Alhamdulillah. Sudah umur mau menikah belum? Belum. Yang besar ya, ya. 9 tahun sebelantan yang hmm. usah. Coba kalau 12 tahun kenalin sama dai dakinan tuh ya. <tik> kenalin dulu Mereka, belum menikah, belum menikah berapa tahun. <tik> <tik> tapi intinya adalah ya. apa namanya? Salat sunnah tahajud. Kemudian mohon ampun kekakuan dengan suami dirubah. Kalau ada masalah dirubah, eh, kalau ada masalah dibicarain dengan baik, ya. Kemudian banyak senyum dihaluskan hatinya mudah-mudahan itu SKPT SKPT nggak ada seminggu insya Allah bisa baik salam. Amin, amin amin salam. ya Allah ya Allah ya Allah ya. amin ya, Alhamdulillah. Ya. Ya, Alhamdulillah. Baik, terima, terima kasih mas terima, kasi. terima kasih mas terima kasih banyak mas terima kasih banyak terima kasih mas terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak Tab bersama Ustaz Danu dan Dai Zakir Mirza di Bengkel Hati. Karena... Alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi di Bengkel Hati bersama Ustaz Danu dan Dai Zakir Mirza. Baik Ustaz sedikit kita membahas lagi tentang tema susah dan e, bahagia. Apalagi zaman sekarang terkenal dengan zaman serba susah ini Ustaz. Ekonomian kita katanya semakin sulit. Iya. Nah, yeah. Bagaimana sih Ustaz? Tapi surveinya bilang enggak loh. Bagaimana Ustaz surveinya? Surveinya bilang uh, kemiskinan mulai mulai berkurang katanya. Ya mulai berkurang tapi merajalela. Nah itu gimana ya, Karena yang Ustaz? survei juga enggak tahu. Ini gimana ya? Jangan-jangan yang survei juga orang susah juga lah ya, Ustaz. <laughs> <Yang> <laughs> ini kendala Ustaz men mencari kebahagiaan di tengah-tengah kesulitan. Ya. Artinya kan seperti oase Ustaz. Jadi uh -uh. ibarat. E, ketika kita di tengah gurun hmm. di situ ada setitik air yang bisa menghilangkan dahaga hmm. nah, bagaimana usaha kita mencari kebahagiaan di tengah-tengah kesulitan Iya <tuh> yang pertama jelas ya umpamanya kita mencari kebahagiaan dunia akhiratlah umpamanya kita mencarinya komplit kita coba lihat salah satu firman Allah taala dalam surat Az-Zariyat melah dalam surat Az-Zariyat ayat 22 itu menceritakan Bertis sama Iris Kukum jadi di situ dijelaskan dan di langit ada jalan rezekimu. Jalan rezeki ini kita harus kita cari karena adanya di langit. Kemudian bagaimana caranya itu bisa menjadi jalan agar kita mendapatkan diantara sesuatu yang susah. Iya. Yeah. Yeah. Di situ diceritakan di ayat sebelumnya e, Az Zariyat 16 ceritakan Innahumka nu keblabali kamusinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu biasa berbuat kebaikan. Jadi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 bagaimanapun kebahagiaan itu harus diraih Ustaz ya, harus dicari, dicari ya, tidak harus datang dicari. iya tidak datang dengan sendirinya, tidak datang dengan sendirinya kecuali terhipnotis. Ah itu, terhipnotis. Jadi mau tidak mau jadi ikut bahagia. Jadi ke <laughs> Baik, Ustaz kami persilakan kembali untuk iya Bunda, Kita langsung bertanya kepada Ustaz Danu silakan. Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kepada Bapak Ustaz Danu dan Ibu ya. dari Ia. Tegal Ini ya. ke acara, ya. a, apa MC Pernikahan ya Ustaz iya. Kepada Ustaz ah. Danu kami persilakan untuk menikah Oh bukan, salah <laughs> Itu mas kebalik oh. <laughs> Pada Ustaz Danu saya persilakan untuk memilih Kan begitu Terima kasih Terima kasih kepada Bapak Ustaz Danu dan Zaid lagi. Nama saya Sri Rezeki Pangestuti dari Bulakwaru, Kecamatan Baru, Kabupaten Tegal. Ya. Hmm. RT berapa, RW berapa, orang <laughs> <laughs> mana? Maaf Ustaz Danu. <laughs> ya. Ya, di sini uh, kami datang serombongan ingin menanyakan, uh, kami ini penggemar sekali pengen hati alhamdulillah, eh, alhamdulillah sudah buatan ini alhamdulillah coba sebelumnya Ibu Ibu Sri Rahayu Pangastuti Rezeki. Sri Sri Sri Rahayu Pangastuti iwik kiwi itu ada pakannya juga enggak <laughs> ada rombongan Tegal mana rombongan Tegal keluar di sana ke Bapak Ustadz ini Amir oh ini Rama oh, ini suami oh, bukan ini pembimbing uh, uh, pembina, pembina jamiyah pengajian oh Alhamdulillah, yes. panggilan juga Ustaz, gitu ya. Mangkrawnya, apa ya? Pengasuh pondok santri. Yes. Ya. Alhamdulillah. Baji, kami minta minta maaf karena kami agak tinggi duduknya, nggak apa-apa, Baji ya. Alhamdulillah. Yes. Silakan. Ya, ibu, gimana? Begini, Pak Ustaz penggemar penggil hati yang sudah lama ini, Alhamdulillah, berikan kesempatan untuk bertanya saya sering sudah mendengarkan tak lama dan tidak pernah saya tinggalkan hampir 99 persen tapi keluhan saya ini kok belum pernah ada yang sama Pak Ustaz kalau keluhannya ya. hanya cuma dompet yang kosong sama Itu tadi kan gak pernah ketinggalan 99 persen eh, 99 persen insya Allah kami mengikuti dan tidak mau diganggu oh. yeah. berarti yang 1 persen itu yang penting nah, Itu iya. maksud saya itu ketinggalan ketinggalan, ketinggalan 1 persen itu, gimana Ustaz dan saya ini uh, sudah hampir 5 tahun mata uh, uh. saya ini gatal Pak Ustad gatal iya gatal putuk-putuk kadang-kadang pakai kain enak sekali tapi kami sudah datang ke dokter katanya sehat mata saya sehat, sehat. Telinga saya juga gatal Pak Ustad ya oh, tuh punggung di belakang ini Sentongan istilahipun uh. Ustad secara orang wetanipun ngaten nggih pekel semua iya sampai ya. leher ya uh. pernah kami periksa lab ring bahkan itu pernah memang menderita uh, kolesterol 202 220 maksimal tidak terlalu tinggi, hmm. namun setelah normal kok sentongannya gak sembuh-sembuh seperti masuk angin namun alhamdulillah hari ini tidak, sudah tidak. <tik> <tik> karena yang bikin penyakit itu anak buah saya ibu Nah, oh begitu, kan. Yang bikin sakit ibu ini anak buah saya ini. Bu yang gaib-gaib gaib, maksudnya. Ya, enggak tahu ya namanya <laughs> sakit kan enggak tahu ya. <laughs> Tapi paling tidak begini, ibu Kalau yeah. mata gato. Gato nih ya. Sebetulnya gato. Gato sekali ya. Gato itu berhubungan dengan keinginan. Nah, mm -hmm. tinggal mm -hmm. yang gato yang mana? Kanan apa kiri? Kanan kiri, Pak Set. Oh, lalo, yeah. kanan kiri. Mm -hmm. Kanan kiri sebenarnya begini. Kalau memang itu hanya gatel, tidak ada panas. Insya Allah Ibu Sri Rezeki. Wilih-wilih. <tuk> ah, eh siapa tadi? Ya, Pangasuti. Pangasuti ya, ya. Ya nah, namanya ini eh, semua. Sri Rezeki Pangasuti Harmoni. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Jadi itu biasanya dikarenakan keinginan yang kuat biasanya. Kalau gatel. Nah ya, kan. tinggal gatel ini letaknya di mana? Di mata. Di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 Kalau melihat sesuatu yang tidak cocok, ya... Bereaksi aja, Bukan marah bereaksi. Maunya bilang, jangan lakukan. Jangan ini. Tapi baru reaksinya. Hmm. Itu memangnya tidak boleh, Pak Ustaz? Harus Ustet ditenangkan ya. dulu. Oh, ya. Jadi, Jadi ya reaksi cepat ya. ini... Bisa menjadikan keliru... Kalau kita tidak Betul punya dasar. Memangnya begini. Ada seseorang yang salah. Boleh sih secara manusiawi. Tapi secara... Sabi, kita harus melihat. Salah ya. Sebenarnya yang berhak menyalahkan Allah taala dan kita hanya berhak memberikan nasihat. Nah itu baru benar. Hmm. Tapi kalau salah kemudian kita otak kita bereaksi maunya menyalahkan walaupun belum bicara nih, maunya nyalahin, maunya kirih kuat sekali. Nah itu namanya reaksi mau menyalahkan. Itu biasanya udungnya hmm. gatal di mata kiri. Hmm. Kalau melihat sesuatu yang baik reaksinya maunya ikut Tenang ikut ini reaksinya Nah itu nanti gatelnya di mata kanan. Nah hmm. kalau itu harus ditenangkan. Berarti kalau ada seseorang yang senang, bahagia, atau baik. Santai aja dulu. Uh, ingat pada Allah dengan membaca momennya Allahu Akbar. Atau membaca Subhanallah. Poli istilahnya. Dan itu lebih ringan dan itu lebih bagus. Hmm. Sama seperti momennya melihat seorang yang salah. Jangan bereaksi dulu. Tapi membaca Astagfirullahaladzim hmm. untuk kita dulu.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 akanangan yang belakang iya, itu iya. berhubungan dengan ini dihabisin aja sama kalian. Nah, ini kan? beda. Uh -huh. Berhubungan kalau ibu menjalankan suatu pekerjaan maunya itu kuat sekali. Nah, ya itu aja. Kuat hmm. tidak boleh itu Pak Ustaz. Karena kuatnya pakai greget-greget di situ. Iya, iya. Jadi bukan kuat dengan tenang nah, tapi mm. kuatnya dengan greget-greget namanya dengan narasi katanya. Iya. Ngerjain gitu kok gak bisa sih? Tapi dikerjain gitu loh. Oh, Seperti betul. itu. Betul. Ya, betul begitu. Betul sekali. Nah iya, itu hmm. penerga, <laughs> <laughs> ya itu makanya benar jawaban saya. Bukannya tidak boleh, harus dileremkan. Jadi istilahnya boleh dikerjain, tapi enggak boleh gerutu di sini. Gerutunya di sini. Dikerjakan tapi tidak boleh ngomong di ya, sini. Jadi ya. normal saja. Ya. ya namanya orang mengerjakan sesuatu enggak bisa normal gitu aja. Kemudian ikut ngerjain dan semuanya uh, cara kerja ya. ini ada dalam syariat. Hmm. Insyaallah itu tidak akan menjadikan sakit nanti. Hmm, Paham ah, na -na. ya? Iya tahu. Telinganya, Pak Ustadz. Telinganya nanti. Nanti selesai. Lalu borong aja? Nanti Pak Haji gimana pusing ucap banyak. Nanti bayar iklannya banyak nanti. Iya. <laughs> yeah. Itu tadi Bu ya. Itu baru sampai mana tadi Bu? Baru sampai sini ya. Oh nanti terus itu pertanyaan sampai bawang. <hitaran> <laughs> Baik pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semakin menarik saja.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 Padahal kebenaran mutlak itu hanya milik Allah semata. Manusia hanya diberikan kebenaran yang bersifat nisbi dan relatif saja. Baik untuk berikutnya kami persilahkan kembali untuk langsung bertanya kepada Ustadz Danu. Oh baik sebelum itu kita terima telepon terlebih dahulu. Halo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya ibu dengan ibu siapa di mana ibu? Uh, saya dengan ibu Yati. Ibu Yati. Iya. Di mana ibu Yati? I minangkabau, minangkabau, di dalam minangkabau. Oh, minangkabau si Matraman. Ya, Saya kira minangkabau sana, Sumatera Barat. Baru meminta oleh oleh saya dari anda. Baik ibu silakan. Ya, assalamualaikum Ustaz Danu. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, saya sebetulnya mau tanyakan, uh, saya ada ibu saya. Ibu saya tu uh, sudah tua, yang sakit tua. Uh, uh, namanya Ibu Semi sekarang juga hanya tinggal bisanya ya gak bisa bangun tidur aja uh, itu saya uh, sudah dua, dua, dua tahun ini kebelakang kesehatannya udah mundur sekali ya. itu gak bisa sampai saat ini tidak bisa udah gak bisa apa-apa baik waktu itu Katanya ada yang, ya saya nggak tahu ini benar tak enggak. Apa dulu ibu saya tu pernah mungkin ada apa ada pegangan atau dikasih orang tuanya. Tetapi yeah. sampai sekarang saya nggak tahu. Saya mohon solusinya, apakah ini bisa kalau memang ada saya di, diangkat dia ya, sudah nggak bisa apa-apa. Ditransfer. Transfer mah uang bu, Bu Yati malu tuh uang aja. Transfer lah ya, ibu transfer ke kita kita ya. nih. Gitu. Alhamdulillah sudah karena dari segi. Alhamdulillah kalau pakai kalau lagi. Ya. Ibu Yati umurnya ibu, umurnya ibu Yati sendiri Jadi berapa? Umur saya? Ya. ya. Umur saya sudah 61 puluh Oh. 61 berarti ibunya sekitar 80 berapa 90 37. berapa 87 88. 88 ya 88 ya Oh 88 itu 87 tambah 1 berarti ya Iya oh ah, iya ya. habis 87 88 Iya ya Iya <laughs> Ibu Yati ya. begini aja kalau ibu sudah uh, merasa ini orang tua saya Ya sedih seperti ini kan begitu ya? Iya. Saya hanya mengajak Ibu Yati beserta saudara-saudara Ibu Yati ya. untuk mulai malam ini ya. dan seterusnya rajin ya. tahajud, rajin dulu. Iya. Ya. Kemudian selesai sholat sunah tahajud, ya. Ibu Yati mohonkan ampunan kesalahan dan dosa-dosa Ibu. Yeah, yeah, yeah. mohonkan ampunan aja mohonkan yeah. ampunan aja ampunkan mohonkan ampunan kepada Allah terus sampai satu jam kurang lebih nah habis itu ada salah satu doa dimohonkan ya Allah yeah. jika memang di dalam tubuh ibu saya ada ilmu di mana beliau dulunya pernah melakukan perbuatan mustrik ampuni dosa mustrik ibu saya ya yeah. yeah. yeah. harus dimohonkan juga itu dosa mustriknya yeah. Paling minimum tiga kali atau berapa kali ya. silahkan. Kemudian mohon diberi jalan yang terbaik. Menurut ibu jalan terbaik apa? Momen saya tanya. Ibu maunya ibu yati terhadap beliau apa maunya? Mau sembuh atau mau itu? Ya kalau memang masih dipanjangkan umur, dia sembuh. Staf. Oh, gitu kalau terkadang itu ya tetap oh, dibilang. Ya, oh, tapi kalau memang tidak ya saya ikhlas. Oh ibu ikhlas beneran nih? Iya kita ya. semua keluarga kasian pak lihat sakitnya. Iyal, ya. ya, alhamdulillah ibu nanti mohon nasihat saya dijalankan ya. serius. Benar-benar, ya. kemudian ya. semua putra-putrinya harus menjalankan dan ya. mintakan ampunan dosa-dosa ibu dahulu. Ya. Kemudian kalau ada dosa musrik, karena ilmu-ilmu dulu, mohon ya. diampunkan oleh Allah Ta'ala. mohon Dimohonkan untuk diampuni oleh Allah ya? Ya. Ya. ya. Kemudian mohon diberi jalan, sebutkan jalannya ibu kepada Allah. Sebutkan, tidak apa-apa. Maunya kalau memang mau sembuh, doa udah sembuh. Kalau memang mau bablas, doa bablas. Meninggal maksudnya <laughs> Gak apa-apa Ibu silahkan tidak apa-apa Iya -apa. ya. saya ya, gak bergosa Kenapa? Saya gak bergosa Ya kan mohonnya ada dua ya, Kalau ya, memang baik. mau sembuh Mohon diberi kesembuhan Kalau memang sudah waktunya meninggal mohon dipercepat itu yang itu doa namanya doa itu ya. doa. Ya Alhamdulillah. Ya baik. Mudah-mudahan manfaat ya Bu. Ya terima kasih Ustaz Danu. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sebelum kita persilahkan kembali kepada jamaah di Masjid Anida untuk langsung bertanya kepada Ustaz Danu. Kami persilahkan lagi. Ada seorang penelepon yang sudah siap. Halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam.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 Oh, apa ya udah nikah sih cuma belum punya anak jadi mbak oh, mbak <laughs> mau boleh saya kasih nasihat dikit aja tapi mbak Yuliyawati nggak boleh marah mau nggak iya boleh nah kalau mamanya telepon nih ceritanya datang langsung salam assalamualaikum oh itu bagus sekali nanti jawab bu oh, yeah. itu doa nah di sini saya tadi dengar mau mau dengar salamnya belum ada nih mbak Yuliyawati tapi tidak apa-apa kali lupa ya, Mbak ya. Iya, masih pagi Ustaz ngandalannya. Masih pagi masih ngantuk-ngantuk. Mbak Yuliawati masih ada di Iya, halah. Masih, masih ya? Masih, ya. Ah, masih. Begitu Mbak Yuliawati. Kalau ada pembengkakan di ginjal karena ada penyempitan ureter, itu biasanya nih Mbak Yuliawati kalau ada masalah di dalam keluarga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 kejengkal-kejengkal itu tersimpan saya mohon ampun. Ya. Alhamdulillah. Suami ya. sudah mengangguk memaafkan Iba. Iya. Ya, oh, Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Sekarang ya, saya mau tanya. Sekarang progresnya yang sebelah kanan yang tadi sakit gimana? Sekarang? Hmm, sekarang Sudah... enggak terasa. Hah? Beneran ya, ya, ya. nih? Ah nah, udah apa-apa. Ya. Berarti satu beneran alhamdulillah. Bilang apa sama Allah sekarang? Alhamdulillah. alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ya. Mbak Yuli jangan lupa salat sunah tahajud kemudian mohon ampun beneran Dua minggu ini mudah-mudahan pengkak ginjal sebelah kanan cepat sembuh ya. Amin. Amin. Jangan galak-galak lagi lah ya. Ya, kalau ya. oh, Mbak Yuli Ya, ya baik apa -apa. terima kasih mudah-mudahan apa ya Mbak Yuli ya Iya sama-sama mudah-mudahan dia ya Ya alhamdulillah Iya ya, silakan salam dulu Mbak Langsung hmm, tutup lagi lupa, lah. lupa, lagi. lupa lagi. Ya namanya lupa kita nggak boleh marah kan biasanya ada saudara kita kalau lupa ya. salam langsung ya. Oh ya. nggak usah nyantai aja Ya Satu Tuhan Allah ya. uh, satu kisah yang uh, menarik lagi untuk kita simak.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 Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, untuk berikutnya kembali kami persilahkan kepada jamaah di Masjid Anida ini untuk langsung bertanya kepada Ustaz Danu. Baik, ya silahkan. Ini seorang abang beserta istrinya tentunya ya. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rondi dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. E, permasalahan saya, Ustaz. Makanya saya, di deketin Mas. Maaf. oke okay. Suaranya diangkat lagi. Okay. Permasalahan saya, Ustaz. E, sudah lima tahun menikah, tetapi belum punya keturunan. E, dengan ada, satu lagi, ada semacam eksim di perut. Sudah saya derita sejak akhir balik. Itu timbul dan hilang lagi sampai sekarang. Dari akhir balik sampai sekarang, Gisa. eksim. Gisa. Seperti eksim. Seperti eksim. Gisa. Eksim itu apa? Gak. Eksim itu ini yang pakai tulang lid itu. <laughs> itu mesin potong rumput itu, San. Itu Saat es krim itu ya? <laughs> Iya sudah Mas Tony. Kalau as, eh, as krim sampai ang, <laughs> apa tadi eksim? Perut <laughs> uh. <Dibiar. laughs> ya. <laughs> kalau eksim di perut, uh. ini ada beberapa hal yang saya curiga aja. Saya curiga ini. Yang pertama adalah ilmu dari keluarga. Ini ini curiga lo ya. Saya nggak nggak nggak tngerti. Curiga. Karena ilmu itu bisa kalau nendang di perut itu bisa menjadikan seperti itu. Uh.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 Kalau saya melihat Mas Roni ini kayaknya enggak pas deh. Mas Roni seperti itu enggak sehari-hari? Iya, yes, Ustaz. Seperti itu? Benar, Ustaz. Betul, Mbak? Ya, kalau, punya ah, kalau punya keinginan. Kalau ada masalah di dalam keluarga, keinginan mau menyelesaikan kuat sekali? Betul? Betul ya? Iya. Yes. Oh, berarti benar ice cream ini. Ice cream. <laughs> Jadi Mas Roni, kalau hmm. bisa nanti dirubah.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 Tahajud Mohon ampun pada Allah Ta'ala Kalau sifat itu memang kurang bagus Di hadapan Allah yeah. Kalau kita manusia tidak tahu Tapi kalau di hadapan Allah Ya seperti itulah Sifat yang tersembunyi Yang ada dalam hati Kalau ada masalah keluarga Maunya menyelesaikan kuat sekali Plus ada ada emosinya Ada ada emosi Tidak harus marah Emosi itu kuat ya Kuat sekali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 Ekornya tidak terpotong, normal, normal. normal. Sentase di atas 60, yeah. atau kebanyakan ekor, gitu, enggak. Ekornya bersabat. <laughs> Kemudian, mbak istri, ini juga normal juga, rahim, enggak ada masalah, enggak ya, ada, enggak tersumbat apa-apa, gitu, ya? Uh, Katanya sih ada infeksi di saluran indung telur. Saluran indung telur, yeah. ada infeksi, gitu. Yeah.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 Kenapa sering jengkel sama suami? Mas Rony kan tenang, kalem, eh, kalem, gitu. Gimana? Keren, keren. Agak deket, Ibu. Paling jengkelnya sama masa lalu aja. Masalah oh lalu. Hilangin masa lalu. Yang harus kita, ini masa sekarang, masa depan cari rezeki kuat. Udah itu aja. Ya, Cuka ya. timbul itu, baru timbul jengkelnya. Yang suka ingat. Tinggal kayak Emang gini? masa lalunya apa? Iya, <tik> biasa <tik> masalah lelaki. <tik> oh, yang benar. Kita laki-laki lah juga gak ini, kan dia belum tahu pasti <tik> banyak pacarnya itu. Gimana, Mbak? Masa lalunya gimana banyak ceweknya, Bu? Banyak yang ini kali jadi naksir gitu ya. Wow. Kata -kata. Kan harusnya bersyukur dong. Iya, alhamdulillah. <tik> Diam-diam nih Mas Roni, ini punya <rtan> pelet Minta dong Janganlah jengkel Serahkan semuanya pada Allah Ta'ala Serahkan semuanya pada Allah Mohon agar suami dilindungi Dari perbuatan-perbuatan yang Doleh, maksiat. udah doa yang baik-baik aja Kemudian hilangkan rasa jengkel Insya Allah nanti saluran hidung telur Itu akan membaik Cepat sekali, sama seperti yang Mbak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 Amin. Jangan jangan lagi sama suami ya. Sama suami. Eh mau tanya nih, suami kerjanya oh, di mana sih? Di negeri. Hah? Luar negeri. Tamdak ya? Enggak. PNS. PNS ya? PNS. PNS. PNS. PNS. PNS. PNS. PNS. PNS. Wah, itu yang dicari tuh orang-orang oh, orang tuh. Tenang aja, Mas. Tenang bonyanya. Tapi uh, <laughs> tapi anu deh ya, uh, saya juga Uh, Sitet sama saudara-saudara di Lombok jangan sering berantem di sana kan sering berantem antar kampung tuh Gis. pokoknya jangan deh ya Gis. saya kadang-kadang prihatin udah jangan berantem baik. Nah. Deh. saling doain aja yang baik ya Yes Allah Ustaz. Ya ya mudah-mudahan uh, ini bisa dilanjutkan ini mudah-mudahan uh, cepat nanti di hadapan Allah nasihat saya dijalanin Mbak khususnya Yeah. Uh, tajud, mohon ampun pada Allah Taala. Mudah-mudahan nanti uh, ada radang itu cepat sekali sembuhnya. Amin. Kemudian Mas Roni juga amin. rasa sayang pada istri dikeluarin, jangan dium aja. <laughs> Kayaknya nggak nggak begitu begitu sayang sekali dengan sama istri. <laughs> Wah <laughs> jujur jujur biasa biasa aja, amto sayang sekali jujur aja. Ini <clears> ada jamaah nih yang jawab, pakai berani enggak kira-kira? Berani Ustaz. Ah, dulu. gimana? Sayang sekali atau biasa? Kalau dulu waktu pacaran sayang sekali. Sayang sekali, apa-apa, apa Ini enggak boleh dimarah ya. Ibu-ibu enggak -ibu, boleh dimarah. Ini benar-benar yeah. kejujuran. Sekarang gimana? Biasa, biasa biasa. Saya ngasih satu. Saya ngasih satu. Enggak boleh dimarah. Enggak apa, apa Ini kan jadi jujur. Saya yeah. juga enggak boleh marah. Ini keadaan hati. Makanya saya bilang, Mas Roni harus sayang sekali sama istri. Karena saya melihat nih, dari mm -hmm. raut muka ini kelihatan. Bukan membaca hati, jadi raut raut muka aja. Nah, yeah. saya mohon, sayangi istri lebih sekarang. Yes. Mm. Karena kalau nanti rasa sayang sama istri kurang, itu yang namanya sperma, itu sudah masuk nih ke rahim. Nanti di situ ngendon aja diem dia. Yeah. <laughs> sama kayak Mas Roni, karena rasa sayangnya kurang. Kalau rasa sayangnya kuat. Ini sperma nge-mantep tuh. Ya. Mantep nih, ini bos saya, sayang sekali sama istrinya, saya mantap gitu. Jadi itu sperma masuk sebuah kecel telur, gak cuma satu, sepuluh. <gay> nah itu, sebelum. Sebelum. Begitu ya Mas Ranifa, ya. ya nah itu cara kerja sperma. Sebenarnya e, bisa aja, e, karena rasa sayang kita kurang, sepertinya sperma itu jalannya agak lambat ya. di rahim ya insyaallah rasa sayang kemudian tetap doa pada Allah taala rajin tahajud serius mohon diberi momongan amanah anak mudah-mudahan Allah mengabulkan amin amin amin baik ya terima kasih ya ada salam hormat dari santri Lombok sama oh iya Sandri Lombok Sandri-sandri saya Waalaikumsalam <tuk> Alhamdulillah terima kasih <tuk> Salam buat beliau semuanya ya, <tuk> ya Alhamdulillah Terima kasih, Ustaz. Ya. Ya. Sari -sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik uh, Untuk berikutnya kami Persilahkan kembali Untuk bertanya langsung Kepada seorang bunda Bunda karena waktu tolong singkat padat ya To the point Persilahin rahmanirahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wa wa wa wabarakatuh. Pak, saya ada yang mau ditanyakan masalah tangan itu ya. Ibu namanya siapa? Oh iya. Ah. Ibu Haji Popang dari majelis taklim Pusdangi Bandung. Bandung. Ya. Ya, ibu di sini mau ngapain? Mau nanya masalah penyakit. Oh iya iya iya. Tentang silaturahmi gitu. Iya, memang dakjati aja ya. <laughs> <laughs> ya. Ya gimana ibu? biar cepet ya yeah. ini Pak pakan saya pak, udah <gak> kok jadi ibu yang bilang Tauan biar cepat sih ini ini yang bawa acara biar siapa bu bawa ini semua iya <gak> <gak> gimana ibu uh, ini pak usatan saya ini ya udah mau jalan empat tahun oh. kata dokter uh, umum katanya asam urat sendiri terus kata dokter di Jakarta katanya rematik tulang Terus ee, kata dokter ahli tulang ini urat terjepit. Jadi sebetulnya penyebabnya sama tahuat apa sih penyakit saya ini gitu. Emang saya dokter ahli tangan bisa ya. tahu. Kali bengkak hati gitu ah. barangkali dari hati saya oh, dari gimana. Hatinya. Oh ya. Ibu Gaul juga dia. Ya. <laughs> Ibu namanya tadi siapa namanya siapa? Ibu Ajah Popon. Ibu Ajah Popon. Iya, Pondok. Uh. <laughs> Kok pun ada ponenya. Ya, pendek gitu. Oh gitu. Ya. Iya iya iya. Tenang aja ibu pokoknya masalah urat kejepit di danu jagonya. Oh iya. <laughs> Biasanya kalau urat kejepit sih enak, dong. Silakan, silakan. Dilanjut sama Dai Jaki cocok sama Ibu Sajah sekali. Tosong sekali. Ini, emang ini ini udah bertahun-tahun nganggur <laughs> jadi ya silahkan aja. Aduh, ini em em emang benar kalau orang kecepet enak kata ibu katanya gimana? Aduh, ini saya salah mancing <laughs> yang dipancing Dakap ternyata ini, <laughs> yang dipanggil Jago. Stefan <laughs> ya. malu udah tua. <laughs> <laughs> eh, iya sih Pakan, begini aja, itu yang sebelah kiri ya, baik. Dua uh, dong. Oh dua-duanya. Dua Ya. Kalau dua-duanya, kalau sebelah kiri saya mau jawab, tapi kalau dua-duanya kita ya. harus break dulu. Iya, harus break dulu. Kita tunggu ibu. nih jamaah di masjid. Iya. Uh, Anida juga pemirsa bangkel hati ya. Baik. Nanti mungkin uh, di segmen berikutnya ibu ikut uh, berdoa bersama Ustadz Danu, Mudah-mudahan ya. tangannya tadi tuh yang bermasalah bisa. Jangan terlalu sakitnya oleh Allah ya, ya, ya. penjepit, Jangan hilang tangannya. oleh Allah Jangan terlalu sakitnya oleh Allah Jangan terlalu sakitnya oleh Allah Penyakitnya yang terlalu sakit Oh iya iya Ya Baik ibu nanti ikut berdoa ya Sama Ustaz Danu wow. Ya terima kasih ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sungguh menarik Cerita dari bunda kita tadi Jangan kemana-mana Karena sebentar lagi Sadanu Danu dan Daizaki Mirza Akan kembali <tuh>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 ...di dalam menghadapi kedua hal ini. Ketika susah, harus seperti apa? Bahagia, harus bagaimana? Iya, Ustaz. Kalau memang kondisi pada waktu itu kita merasa susah... ...yang pertama kita ucapkan adalah... ...Astaghfirullahaladzim. Kalau itu memang suatu musibah yang menjadikan hati kita tergetar... ...ya kita membaca... ...Innalillahi wa inna Ilaihi rahirun itu...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 kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin. Amin. Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa shahdihi Ya Allah, ya Ghaffar. Engkau lah yang maha pengampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami sebagai hambamu, ya Allah. Amin. Ya Allah, Alhamdulillah dosa yang kami lakukan sejak akhir balik hingga saat ini. Amin. Alhamdulillah dosa yang kami lakukan dari dosa yang kecil hingga dosa yang cukup besar di hadapanmu, Ya Allah. Amin. Ya Allah, Alhamdulillah dosa yang kami lakukan kepada suami kami, kepada istri kami, dosa kepada anak-anak kami, Amin. kepada saudara-saudara kami, dan juga kepada teman-teman kami, Ya Allah. Ampunillah dosa yang kami lakukan kepada hamba-hambamu yang lain, Ya Allah. Dan juga hmm. dosa kepada makhluk yang kau ciptakan di muka bumi ini. Hmm. Ya Allah ampunillah dosa yang kami lakukan yang cukup besar di hadapan-Mu, Ya Allah. Ampunillah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami. Ya Allah ampunillah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami, Ya Allah. Dari hmm. lisan dan perbuatan zolim kami kepada beliau, Ya Allah.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 Ya Allah jika diantara anak-anak kami ada yang sakit karena kesalahan dan dosa-dosa kami, hmm. ampunilah dosa-dosa kami, Ya Allah dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan sakit yang ada pada diri anak kami, Ya Allah amin. sehingga kami keluarga lebih sujud padamu, Ya Allah, Amin. Hmm. Ya Allah.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 kami adalah hambamu yang masih inah di hadapanmu. Ya Allah. Muzik. Ya Allah ya patah. Mudahkan kami belajar kebenaran yang ada dalam Quran dan sunnah Rasulmu. Ya Allah. Muzik. Agar kami bisa menjalankan syariat Islam dengan istiqamah. Muzik. Ya Allah hanya kepada-Mulah kami menyembah. Dan hanya kepada-Mulah kami meminta pertolongan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbanatina fitun ya khasana. Wafil akhiratih khasana. Wafil akhiratih khasana. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahi rabbil ya arhamar rahimin, aminn ya mujibassailin, Ya Allah, kabulkanlah setiap permintaan kami apa yang menurut terbaik, apa yang terbaik menurut Engkau tentunya ya Rabb. Allahumma faqna bi ma'allamtana wa 'allimna ma lam na'lam wa irzuqna ma tanfa'una Terima kasih atas segala perhatian, kami mohon undur dari Bengkel Hati bersama Gadnu dan Daiza Bin Mirza tentunya. Pakailah wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.